<coughs> Bismillahirrohmanirrohim <clears throat> Assalomu alaykum wabarakatuh rahmatullohi va barokatuh Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastagfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Allahu ahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini Untuk membahas salah satu masalah dari Masail Ad-Din Masalah-masalah agama kita ini Yang tentunya kita berharap Kepada Allah Jalla wa'ala Apa yang kita upayakan ini menjadi sebab kebaikan Kita semuanya Fid dunia wal akhirah Sebagaimana telah untuk ketahui Tema pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan Bank Syariah Antara solusi dan Problema Pembahasan ini ya. Sebenarnya pembahasan yang Tentunya Cukup panjang Dan sangat diperlukan Adanya تصور penggambaran ya yang sempurna untuk kemudian ya memberikan hukum dan pada kesempatan kali ini ya tentunya kita sampaikan uzur kepada antum semuanya bahwasanya kita Hanya menyampaikan Beberapa masyail yang terkait dengan Masalah bank syariah Dan bukan seluruh masyail Yang ada padanya Karena keterbatasan ilmu Dan ketidakmampuan kita untuk Melihat Tasawur penggambaran semua masyail Yang terjadi pada Bank syariah Iya yeah. Sebelum kita masuk kepada ya pembahasan ada beberapa muqaddimah yang ingin kita sampaikan kepada antum semuanya. Semoga muqaddimah ini memberikan faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Muqaddimah yang pertama adalah tadi yang saya singgung di awal pembahasan. Tentang apa yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-hukmu al-syai' far'un antasawurihi menghukumi sesuatu ya apapun sesuatu itu apakah masalah keluarga ya atau masalah kalau di pondok masalah pesantren barangkali ada kasus ya atau masalah muamalah jual beli pinjam meminjam termasuk tentang permasalahan muamalah yang ada pada bank-bank syariah menghukumi masalah-masalah itu sangat tergantung dari ya penggambaran dari masalah tersebut maka dikatakan hukum atau menghukumi sesuatu adalah cabang lanjutan bagian dari ya penggambaran sesuatu itu kalau penggambarannya jelas ya penggambalanannya sempurna maka Insya Allah akan ya memberikan hukum yang sesuai, yang tepat. Iya. Wabillahi taufik. Maka pegang baik-baik kaidah ini ya, di dalam kita menghadapi masalah yang kita apa namanya? hadapi. Pahami masalah dengan sempurna, kemudian lihat adillah, dalil-dalil alkitab kitab wa sunnah yang terkait dengan masalah itu. Ya, kemudian setelah itu ada perkara yang ketiga yaitu menerapkan dalil pada masalah yang sedang dihadapi. Ini semuanya membutuhkan apa namanya Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. ya orang bisa jadi memahami masalah dengan baik namun tidak diberi Taufik oleh Allah untuk mengembalikan kepada Alkitab Was Sunnah sudah hendak selesai masalahnya atau diberi Taufik untuk mengerti Alkitab Was sunnah namun tidak diberi Taufik di dalam menerapkannya penerapannya ya Kenapa ini kita sebutkan ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah mengingatkan kepada kaum muslimin agar tidak tertipu. Ini masalah yang kedua. Tidak tertipu dengan label-label ya. Yang label-label itu menggunakan lafaz-lafaz apa? syariat. Lafaz-lafaz Islam. Ya. Ada istilah misalnya wisata Islami atau mungkin lebih harunya religi ya, ya. Wisata religi, wisata islami. Hmm. Baik. Ternyata yang ada adalah apa? Ya. Asyirku billah wal Tawassul kepada amwat, ya. Tawassul kepada orang-orang ya. yang sudah mati, ya. ziarah yang bid'iyah syirkiyah. Ya. Di Labeli itu Ada lagi musik islami ya Nasid islami Yang itu sesungguhnya adalah musik Wahua haram ya. Atau istilah-istilah yang lain Termasuk bank syariah Menggunakan istilah syariah ini memang ya Menjadi sebuah komoditi tersendiri Untuk menarik masa Wah syariah Saya ingin ya menyimpan uang saya di bank syariah saja. Sampai bank-bank konvensional pun membuka ya bagian khusus ya simpanan syariah ya atau tidak? Ya. Nah, ada BNI syariah. Aslinya BNI. Gunanya ada BNI apa? Atau gimana antum yang mungkin lebih paham ya. Pernyataan yang ada, ada bagian syariahnya. Ya. Atau memang secara khusus sejak awal dibangun dengan nama tadi? Ya, PMT. Ya. Yang itu merupakan apa namanya? Baitul Mal Tamwil demikian ya. Baitul Mal Tamwil Atau bank syariah. Ya. Taib, seorang muslim ya, hendaknya tidak tertipu dengan Lafat-lafat semata. Namun lihat hakikat. Lihat hakikat. Ya. Walaupun dikatakan Dan diberi nama dengan nama yang indah Bunga Namun hakikatnya adalah apa? Riba Diberi nama faedah Kalau di dalam bahasa Arab itu Bunga itu adalah faedah Kalau di bangbang -bang itu namanya faedah Hadihi faedah Faedah padahal hakikatnya adalah riba Bahwa haram Nah Dan tidak dipungkiri Banyak diantara kaum muslimin yang tertipu Dengan kalimat ini Sehingga wajib untuk ya Manusia diingatkan dari ya, Penggunaan istilah-istilah Dan tertipu dengan istilah-istilah Tanpa mengetahui hakikat Nah, iblis Berusaha untuk membisiki Adam ya, Untuk mendekati pohon yang dilarang Dengan mengatakannya sebagai Sajaratul khuldi pohon kekekalan ya namanya bagus itu bisikan iblis iblis yang memberi nama ya. Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihi salatu wassalam untuk mendekati namun dibisiki oleh iblis ini pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan sirna ya kemudian Nabi Adam salatu Su Wasallam terjatuh kepadakhook ya namun kemudian beliau bertobat kembali kepada ya Allah Azza wajal berdoa kepada Allah rob diangkat derajatnya dimuliakan oleh Allah Azza wajal sementara iblis ya dia tidak kembali kepada Al-haq tetap di atas kesombongannya ila Ini masalah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimanurrahimakumullah. Wajib bagi kita untuk ya, tidak semata-mata menilai sesuatu dari namanya saja. Lihat hakikatnya. Lihat hakikatnya. Kemudian berikutnya ma'asyiral ya. ya. Perkara yang ketiga sebagai muqaddimah, ya. Sebagai muqaddimah sebagian manusia ya ketika mau membahas masalah bank-bank syariah dan seterusnya seakan-akan sudah Anda ah, usahalah enggak usah dibahas. Cukup bagi saya untuk ya melihat namanya saja sudah merasa cukup. Tidak mau untuk melihat hakikat yang terjadi di dalamnya. Maka kita nasihatkan kepada kaum muslimin, ini permasalahannya bukan hanya permasalahan Sederhana, urusan dunia, urusan muamalah Kita harus serius di dalam ya Mengembalikan urusan kita kepada agama Bukan hanya dalam masalah akidah Bukan hanya dalam masalah ibadah Namun juga kita kembalikan kepada syariah Dalam permasalahan-permasalahan muamalah Wal adab wal akhlaq ya. Karena agama ini ya Mengatur semuanya Akidatan, akidahnya Waibadatan, ibadahnya Wa muamalatan, muamalah juga demikian ya. Wa adaban, wa akhlaqan Wajib untuk kita kembali kepada agama ini ya. Pernah saya mendengar sebuah kalimat ya, Yang menyedihkan Ada seorang yang bertanya Tentang hukum sesuatu Hukum, hukum, hukum, hukum saudaranya di sampingnya mengingatkan jangan banyak tanya nanti jadi tahu kalau itu apa haram jangan kayak bani israil banyak tanya banyak tanya akhirnya apa diharamkan lo ini beda masalahnya coba subhat. syariat sudah sempurna kewajiban kita bertanya Tanyakan Kalau memang halal tinggalkan eh, ha Ambil, kalau haram tinggalkan yeah. Ikhwatil kiram Semangat untuk mengembalikan pada al-kitab Termasuk dalam bab mu'amalah Apalagi kalau pernah mendengar Ini bang syariah itu Katanya masih riba juga nah, Ini apalagi dengar kayak gitu oh, Itu mu'amalahnya Tidak benar haram Tidak itu syariah syariah syariah apalagi sudah dengar selentingan kayak gitu kemudian dia tidak berusaha untuk tasabbut untuk memastikan wah oh, ini hanya masalah muamalah saja tidak seperti itu ikhwan muamalah ribawiah ya apalagi di mengandung hilah mengandung apa rekayasa hada in dallahi di sisi Allah sangat besar ribanya saja sudah Sudah dosa besar Apalagi kemudian dipoles dengan Ya Rekayasa Di dalam sebuah hadith Yang sahih Ya Yang insya Allah kita sering mendengar hadith ini Nabi Ali Salatu Wasallam mengatakan Iza tabaya'tum bil'ina Wa akhaztum Adnabal bakar Waraditum bizzara' wa taraktu al jihad sallallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum aw kama qala ar-rasul sallallahu kata nabi ali sallallahu Tabayatum bil'inah Jika kalian melakukan jual-beli Ina Yakni jual-beli yang mengandung Di dalamnya apa? Riba Dan disitu ada unsur hilah juga Rekayasa Nanti kita jelaskan contohnya Jika kalian ya Tabayatum berjual-beli Dengan sistem yang mengandung Riba ini Tabayatum bil'inah Wa akhadhtum adhnabal dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Lebih mementingkan dunia. dan kalian ridha dengan zara', pertanian, tanaman-tanaman. Wa -tanaman. jihad dan kalian meninggalkan jihad. Itu kan tadi muamalah, ya, muamalah, urusan dunia. Tapi apa akibatnya? Salatullahu alaikum dhullan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada kalian dhullan Kehinaan Yang kehinaan itu tidak akan dicabut Sampai kalian kembali kepada agama kalian Termasuk dalam mu'amalah Iya kan? Karena Rasulullah mengatakan Sampai kalian kembali kepada mu'amal Termasuk dalam jual beli tadi Termasuk dalam hal jual beli tadi, mu'amalah tadi Hatta tarji'u ila dinikum Sampai kalian kembali kepada agama kalian yeah. Jual beli'inah ma'asur al muslimin Rahiman rahimakumullah adalah jual beli yeah. Yang hakikatnya adalah riba Yang hakikatnya adalah riba Kalau ada seorang datang kepada saya Atau datang kepada anda baik kemudian pinjam uang. Saya pinjam 100.000. Boleh saya pinjami 100.000 Satu bulan ya, tapi nanti kembalinya 120.000. Ini apa namanya? Riba, ya. Semua orang ngerti dan sepakat itu adalah apa? Riba. Tetapi kemudian di dalam ya, pinjam meminjam itu berusaha untuk dipoles. Bagaimana agar bentuknya Surahnya adalah jual beli Namun hakikatnya yang dimaksud adalah Pinjam meminjam riba Bentuknya adalah seperti ini e, Begini saja Kamu beli kacamata saya Ini kacamata saya jual Harganya 120.000 Lupa saya butuhnya uang Bukan kacamata apa -apa, Beli saja utang Utang kacamata dia ambil kacamatanya sudah sah ya 120.000. Sekarang saya beli lagi. Saya beli kacamata dari kamu. Ya, kontan 100.000 ini 100.000. Akad yang kelihatan pada majelis itu adalah akad apa? Akad apa? Jual beli. Ya, ya kan? jual beli. Sejawal ada dua, ada dua jual beli. Jual beli yang pertama adalah tidak tidak kontan dan boleh jual beli seperti itu kecuali pada barang-barang ribawi seperti emas atau perak enggak boleh harus harus kontan ya tetapi barang-barang yang lain ya ya seperti beras atau pakaian atau rumah, mobil enggak masalah tidak kontan kacamata saya jual 120 ribu utang juga enggak masalah ini saya jual kacamata saya 120.000 ya ini jual beli yang pertama jual beli yang kedua saya beli lagi kacamata itu ya dengan kontan. Ini 100.000. Iya. Ini namanya apa? Riba. Tetap namanya riba walaupun surahnya akad yang ada yang tertulis atau terucap adalah jual beli. Ya. Ya. Wallahi taufik. kalau ada yang seperti itu Pak Ustaz bagaimana? Ya, saya pinjam uang kok malah dikasih barang. disuruh jual. Ya enggak apa-apa, asal jualnya kepada orang lain enggak masalah. Ya. Saya enggak punya uang, ini kacamata saja. Ya. Saya jual 120. Oh ya enggak apa-apa. Kemudian dia jual ke tempat yang lain gak masalah itu. Tapi permasalahannya dibeli lagi. Yang kemudian menyisakan hutang 120.000. Nah, ini yang disebut sebagai bai'un aina. Jual beli aina. dan tampak sekali di sini ada rekayasa. Ya, ada rekayasa di situ. Sehingga al muslimin rahimanurrahimakumullah dari hadis ini ya, ta'yid menunjukkan bahwasanya kita memiliki kewajiban ya, untuk kembali kepada syariah kepada al-kitab was sunnah dalam semua urusan kita. Apakah itu dalam masalah aqidah dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah ya. Semua muamalah jual beli, pinjam meminjam, nikah war rujuk ya, nah, dan seterusnya. Masyarakat Ma muslimin rahimakumullah. Ya. Dan tentunya ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya, muamalah yang kita lakukan itu adalah muamalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang nyatanya nanti bank syariah itu adalah bank yang bersih dari muhalafah ya, enggak apa-apa. Itu sebagai bentuk upaya untuk kita apa namanya mendapatkan keuntungan secara apa? secara syar'i, barokah. Kalau memang demikian. Tapi kalau ternyata nyatanya ya, kita melihat ada muhalafah, ada penyimpangan, ya, ada hilah. Nah, ada rekayasa di situ. Maka kewajiban kita adalah sekali lagi kembali kepada al-kitab was sunnah. Na'am. al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ya sedikit masuk kepada pembahasan ya bank syariah, ya. Taib, beberapa masail yang mungkin apa namanya? Bisa kita Ya, bahas pada kesempatan kali ini Bank Syariah ya, tentunya adalah sebuah lembaga Hai badan usaha yang menginginkan adanya keuntungan karenamikianib dan ya berusaha untuk keuntungan itu Didapatkan secara syari'i Sehingga diberi nama bang apa? syari'ah Niatan yang baik Nah, niatan yang baik Tetapi sudah merupakan prinsip bagi kita semuanya Niatan yang baik itu saja tidak cukup ya Untuk diterimanya sebuah ibadah Untuk diterimanya sebuah mu'amalah Di samping niatan yang baik Juga harus diiringi dengan Mutaba'atul rasul Mu'afaqatul syariah Sesuai dengan apa? Syariah Nah Ini yang perlu Ditekankan kembali Ini juga barangkali Muqaddimah yang penting untuk kita ingatkan Jadi selama ini yang kita dengarkan ya Ibadah itu tidak akan diterima Kecuali kalau terpenuhi berapa syarat? Dua syarat, ibadah Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutabah bukan hanya ibadah saja Mu'amalah juga Mu'amalah tidak akan diterima kecuali ya juga dengan adanya keikhlasan yakni niatan yang baik dan juga harus ada muafaqatur rasul. rasul Nah Raul nahwab itu bank-bank Syariah ini kita katakan bank-bank Syariah dalam tanda petik ya untuk mendapatkan Keuntungan tentunya ya Dia harus melakukan usaha Baib Dengan berbagai macam usaha Dengan berbagai macam Apa namanya item-item usaha Yang dilakukan oleh bank Ada beberapa item Satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya Akan tetapi yang kita saksikan ya Yang menjadi Inti dan Inti Perputaran yang paling besar Dalam akad-akad Bank-bank syariah itu pada dua Produk ya Yaitu Mubarobah dan murobahah Mubarobah dan apa? Murobah Itu banyak-banyaknya akad ya Yang dilakukan oleh bank-bank syariah Walaupun ada produk-produk yang lain Namun ini diantaranya Dan ini bahkan yang menjadi tumpuan utama. Ya, bagi bank-bank syariah tersebut dalam tanda petik, ya, untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Dan untuk memberikan keuntungan kepada ya, para nasabahnya sebagai bentuk bagi hasil. Nah. Jadi kalau kita saksikan akad akat yang ada, ya, kebanyakan produk yang dipakai adalah dua ini. Ya. dan juga apa? ya murabahah. muslimin rahimani Karena menggunakan istilah ini, ya, menggunakan istilah murabahah dan juga menggunakan istilah mudharabah, ya. Maka untuk menilai apakah akad yang dipakai oleh bank-bank syariah itu pada dua akad ini di antara produk, ya. karena bukan hanya produk bukan hanya itu saja. Kalau karena dia menggunakan istilah syariat yaitu mudharabah dan juga murabahah ya tentunya kewajiban kita yang mau melakukan muamalah dengan mereka, yang akan melakukan akad dengan mereka, ya mestinya kita harus mengerti ya benar atau tidak hakikat yang mereka lakukan itu adalah mudharabah syariah atau murabahah ya. syar'iyyah. Nah. Wabilahi taufiq. Kita mulai dari ya yang ringkas dan simpel atau mudah, yang lebih mudah yaitu tentang murabahah. Ya, kita awali dengan murabahah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab fikih para ulama jual beli murabahah itu ya sudah merupakan istilah bagi Ya, para ulama kita Atau ahli fikir, fukoha Yang makna dari Jual beli murabaha Indal fukoha Di kalangan para ulama adalah Menjual barang Lebih mahal dari modal yang dikeluarkan Jual Barang yang menguntungkan Ini makna murabaha Saya beli kacamata Dengan harga Ya, 100 ribu Kemudian saya jual dengan harga 120.000 itu namanya apa? Murabaha Ya itu maksudnya murabaha Sederhana seperti itu saja Karena yang namanya jual beli ya Hanya tiga kemungkinan saja Saya jual dengan harga yang lebih tinggi Atau jual dengan harga yang apa? Sama Atau jual dengan harga yang lebih apa? Murah, namanya jual beli seperti itu Kan sederhana ya. Kalau tidak harga yang lebih tinggi artinya untung atau harga yang sama Yang ndak untung ndak rugi atau menjual dengan harga lebih murah ya. Nah, terkadang orang menjual dengan harga lebih murah bukan karena dia rugi tapi cuci gudang kan demikian ya, ya sudah banyak untung tapi punya sisa lah sudahlah ya jual lebih murah dari modal yang dikeluarkan ndak masalah ya. dia tetap untung dari penjualan sebelumnya Namun demikian dalam jual beli ya terkadang dia menjual lebih tinggi terkadang sama terkadang apa lebih lebih murah ya, dari modal yang dia keluarkan itu yang dimaksud dengan murabahah ya murobaha. jadi kalau hanya sekedar melihat ya makna murabahah segalaan fuqaha qadiman yang telah lalu yang namanya murabahah boleh-boleh saja ya boleh saja orang menjual murabahah ya berarti bank itu menjual barang ya kemudian Barang itu terjual dengan harga yang lebih apa? tinggi dari modal yang dikeluarkan. Oh ya boleh-boleh saja. Iya. Sampai di sini paham Allah ya? Itu makna murabahah 'indal fuqaha. Tetapi kalau kita lihat ya, kenyataan ya, murabahah yang ada ya pada bank-bank syariah itu Disitu situ terkandung Ya, hilah rekayasa. Rekayasa dalam jual beli itu ya, Yang sesungguhnya hakikat dari jual beli itu tidak lain hanya sebagai kamuflase ya untuk memoles ya pinjam meminjam ribawi. Itu kesimpulan walaupun ya namanya adalah murobah termasuk tadi Baul Innah Baul Inah kalau dikatakan murobah murobah tidak murobah modal 100 jadi berapa 120 murobah tetapi disitu ada unsur penipuan Hilah rekayasa karena maksud inti sebenarnya meminjamkan uang dengan nilai 100.000 kembali 120.000. Nah. Wabillahi taufiq. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan demikian wa asyra almuslimin kita bisa mengambil kesimpulan demikian, ya. Karena ya, antum pahami di antara perkara yang diperintahkan oleh Nabi ali sallallahu wasallam, ya. Ketika kita akan menjual barang Barang itu adalah Betul-betul telah dikuasai Oleh kita sebagai apa namanya Sebagai penjual yeah. Mul kutam yeah. Artinya betul-betul barang itu Adalah barang yang ya Kita miliki sempurna yeah. Tapi, Memang betul-betul punya kita Dimiliki sempurna yeah. Wabila hitafi Kemudian kita jual kepada orang yang membeli Nah sebutkan ikhwatul kiram rahimanurrahimakumullah ya dalam beberapa riwayat saya bacakan beberapa riwayat hadis ya di oleh imam muslim rahimahullah rawahu al imam muslim rahimahullah fi sahihihi, dari sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kunna Fi zamani Rasulillah wasallam nabta'u min al-makan alladhi Kami dahulu kata Ibnu Umar kunna fi zamani Rasulillah di zamannya Rasul Alaihi <rolepe> salatu wasallam. Lihat bagaimana dulu para sahabat melakukan jual beli. Ya. Mereka juga melakukan muamalah, ya. Mereka bukan orang-orang yang malas bekerja, ya. Ya'malun. Ya, yabta, ya. yabii ya ya ya. Dan ketika mereka yabii yashtari terikat dengan apa? Ikatan-ikatan syariah Alkitab kitab sunnah nah. Kami dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam Ketika membeli bahan makanan kita beli bahan makanan ya itu ada orang yang diutus untuk membawa barang makanan tadi yang kita beli dipindah sampai ke tempat yang lain sudah keluar dari apa namanya ya tempat kita membeli berpindah dan sudah menjadi apa namanya Milik kita secara sempurna Walaupun masih hutang lain masalah itu Itu sudah punya hak saya Baru kemudian ya Kita menjualnya kepada yang lain Baru kita kemudian Menjualnya kepada yang yang lain Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Qadhalika Ja'a indal Bukhari Wa muslim Demikian pula datang dalam riwayat Mutafakun alaih Dalam riwayat Al-Imam bukhari dan juga Al-Imam Muslim ya. Nabi ali shalatu wasallam mengatakan mani bita'aaman. Ta Baik, inilah dasar kenapa para sahabat demikian melakukan jual beli. Karena mereka mengetahui Nabi ali shalatu wasallam bersabda man ibta'aaman falayabi'hu hatta yastawfiyahu. Ya. Yeah. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim Tan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhumah Rasul mengatakan mani bita'ata'aman barang siapa yang membeli makanan ya. Lafatnya toam demikian namun para ulama mengatakan bukan hanya ta'am saja wallahu alam ya di dalamnya barang-barang yang lain ya motor mobil dan seterusnya Baib, manib man Manibta'ato'aman Barang siapa yang membeli makanan Maka janganlah dia menjualnya Coba lihat larangan Nabi Fala Jangan dia jual Fala Jangan dia jual Hattaya stawfi'ahu Hingga dia menerimanya Dengan sempurna Mengambilnya dengan sempurna Hattaya stawfi'ahu nah. Wabillahi tawfi'ahu Dari hadis ini Ya Maka bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasnya diantara syarat jual-beli adalah sang penjual betul-betul telah menguasai barang itu secara sempurna sebelum barang tersebut dijual kepada ya pembeli pada pihak yang lain nah bisa dipamihkan Insya Allah ya. kalau saya misalnya ya Toit hari ini saya kepingin punya motor ya Ada uang 15 juta di kantong saya, eh, saya ke dealer, pak beli motor 15 juta, cash ya, oh iya gak apa-apa cash ini, ya. kebetulan boleh cash, ya. kalau dealer biasanya agak susah cash, ya. Ya. tapi kalau showroom-showroom yang punya, ya, sudah cash, saya beli 15 juta cash, saya beli memang untuk saya, ya, Saya ada niat untuk jual dan seterusnya kemudian saya bawa ke rumah. Ya. Setelah dibawa ke rumah, ya. Ternyata ya, keluarga atau istri mengatakan, "Pak, kita ini lagi butuh bukan motor. Ya, ini butuhnya ini loh alat-alat ini, ini, ini Oh iya. Wah, saya terlanjur beli motor, sudahlah saya jual saja." Nah, akhirnya saya cari orang untuk membeli motor saya. Ya, saya tawarkan sana sini Alhamdulillah ada yang membeli Mau membeli dengan harga berapa 16 juta Untung atau tidak ini Untung ya, Walaupun mungkin ya dibayar dua kali ya. Nah inilah jual beli apa Murabaha sah sah saja yang seperti ini ya. Bisa difahami insya Allah ya? ya Syaratnya terpenuhi Nah sekarang kita lihat praktek yang ada pada Pada bank Dan ini baru kita lihat satu sisi Baru kita lihat satu sisi, belum kita lihat sisi yang lain ya. Dari satu sisi ini saja kita bisa melihat Ini adalah bentuk sesuatu yang haram Dilihat dari sisi yang lain juga ternyata Haram juga dari sisi yang lain ya. baik Inilah jual beli yang dimaksud Jual beli murabaha Atau berikut ini adalah Jual beli yang dimaksud murabaha Pada bank-bank syariah Seperti ini bentuknya ya. Seperti ini bentuknya ada seorang datang. Ya. Contohnya biar nyambung tadi apa yang saya sebutkan. Ada orang butuh apa namanya? motor. Dia butuhnya motor. Ya. Butuhnya motor. Ya. Datang ke Bang Syariat. Ya. Jadi saya mau pinjam uang. Terkadang memang awalnya gitu, mau pinjam uang untuk apa ya? Untuk beli motor, Pak. Ya. Atau mungkin dia langsung ya mengerti salah satu produk adalah Pak muroba saya butuh motor Pak kamu butuh motor sudah punya pilihan sudah dimana di dealer a motor ini harganya berapa harganya 15 juta Oh 15 juta Iya sudah beli saja pada saya ya. beli saja pada saya siapa pihak Bang beli saja pada saya dibuatlah akad Akadnya adalah akad jual beli ya. Bank tidak punya hubungan dengan showroom Tidak punya hubungan dengan dealer Atau tidak punya hubungan dengan ya orang yang menjual itu Tapi dibuatlah akad di kantor bank Akadnya adalah akad jual beli ya. Pada hari ini, tanggal ini Pak Fulan membeli kepada pihak bank motor jenis ini dengan harga 16 juta Langsung dihargai oleh bank berapa? 16 juta Tadi kan sudah ditanya, berapa harganya itu? 15 juta 16 juta ya Sah Ini saya kasih kamu 15 juta Jadi dikasihnya berapa? 15 juta Di berapa? 16 juta Dia mau-mau saja Uang dia butuhnya berapa tadi? 15 juta, memang harganya 15 juta Bisa dipahami, Ini bentuk yang paling parah dari murabahah yang ada pada pada bank. Ya. Seperti itu. Jadi akad saja, semua yang tertulis adalah di akad itu. Akad itu tertulisnya adalah apa? Jual beli. Ya. Jadi, Bang, tidak mau tahu sudah. Ya. Kamu beli pada saya ya. Ya. ya. Beli pada saya. Loh, barangnya mana, Pak? Lah itu kamu yang tadi kamu lihat itu. Oh, iya ya, iya, Pak. Ya. Ini 15 juta. Mmm. Bisa dipahami Kwan? Ini di antara bentuk murabahah dan dikatakan murabahah karena tadi bank modalnya 15, dapatnya berapa? 16. Ikhwatul kiram Model yang kedua. Ya. Yeah. Kalau itu mungkin terlalu tampak sekali ya. Yeah. Tadi kan syarat jual beli harus di apa? Ya, yeah. dimiliki. Oh, ini miliki saja belum. langsung saja belum nembung ke mana kok nembung ini di Kalimantan ya bahasa Jawa ini bahaya dan difahami ya, belum bilang sama apa para sama pihak sana showroom ya, ya. ya mohon maaf ini saya suasananya Jawa ini ya. nembung tuh ya, ya bilang ya, belum bilang ke pihak apa namanya showroom nah sekarang model yang kedua model yang kedua ini lebih halus lagi ya. lebih samar kamu beli apa Bli mobil eh motor tadi berapa 15 juta Oh ya yeah. telepon dulu ke showroom ya, punya alamat showroomnya nomornya mana gitu ini showroom ini motor betul Pak ada motor jenis ini Iya yeah, ada itu saya beli ya yeah. saya beli ya sudah yeah, sudah ada hubungan dengan bihak pik Bang ini model leasing kalau seperti ini yeah. Yeah. Yeah, sebenarnya seperti itu yeah. uh, saya beli 15 juta Langsung saya transfer jadi bank langsung transfer dan motor itu nggak mungkin akan dibeli oleh siapapun yang sudah dia Pak itu langsung uang sudah sampai kemana ke dealer atau showroom 15 juta kemudian eh, ini sokat sudah terbuat sudahngkad sudah dibuat jadi akand sudah dibuat dengan orang yang tadi apa namanya mau membeli kepada pihak bank, akadnya sama tadi seperti tadi. Ya. Membeli kepada pihak bank dengan harga berapa? 16 juta. Ya. Pihak bank langsung menghubungi apa? Shoroh. menghubungi apa? Shoroh. Nah. Wabillahi taufiq. Ini juga ya, hakikatnya adalah apa? Ya. Tadi riba tadi. Oke. tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diantara bentuk yang lain. Ya, ini bentuk lain lagi. Bentuk lain lagi. Lebih samar lagi, lebih halus lagi. Yaitu pihak bank, ya. Pihak bank setelah ada orang datang tadi, ya. pihak Bang mendatangi showroom memang ada petugas khusus kalau ini langsung anjang sana kemana ke pihak showroom Ke kepang eh, kemana ke penjual motorroom dilihat ya dibayar di situ ya. dibayar di situ ya dan kemudian Pak ini barang di sini ya Ya, ini sudah barang saya loh karena ingin tadi mengakali apa syariat tadi barang itu harus dimiliki dulu ini sudah ya milik saya ya cuman ini saya titipkan ya seakan-akan seperti orang lain yang nitip kemanaoroom ini saya titipkan ya Hai jadi sudah melakukan apa namanya perjanjian tadi dengan siapa ya dengan dengan nasabah ya Kemudian nasabah mengambil ke sana ya Atau mungkin bersama dengan Pihak bank berikutnya ya. Nah yang seperti ini juga Sama saja hakikatnya Bagaimanapun diputer-puter intinya adalah apa? Meminjami berapa 15 juta Kembali 16 juta Cuman lagi muter-muter nih bagaimana caranya hmm. Tait, Ini ternyata masih Dipermasalahkan juga ya. Karena barang belum berpindah Maka Bang mengakali lagi. Ini model yang lain yang lebih halus lagi, lebih samar lagi. Sudah kalau begitu, Barang saya bawa saja ke pelataran apa? Bang. Akhirnya ya, apa namanya? E, barang dibawa ke pelataran bank Ya. Baik, sehingga secara lahiriah, ya, secara lahiriah itu Barang sudah dimiliki oleh apa? Oleh Bang. Bayar sudah lunas ke apa namanya? Dealer atau showroom ya. Kemudian barang sudah ya dipindah. Ya. Maka seakan-akan terlihat nabi atau sesuai dengan ucapan nabi, la tabi'hu hatta tastawfiyahu. Jangan kamu jual sampai kamu miliki dengan apa? Sempurna. Cuma di sini ada masalah Yang namanya jual beli itu ya kan kalau memang seorang enggak jadi kan sebenarnya enggak masalah ya ya. Ya namanya jual beli ada khiyar majlis. Ya. Ya. Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Ya. Penjual dan pembeli itu ya memiliki khiyar, pilihan untuk melangsungkan jual belinya atau membatalkannya, baik penjual atau pembeli. Ya. kacamata saya jual nih kacamata saya jual namanya saya lagi butuh uang ini namanya sudah terjual 1000 ya. Nah, tapi masih dalam majelis pikir-pikir nih kacamata kalau saya jual gimana ya, ya ya ah enggak jadilah enggak saya jual boleh enggak boleh atau saya sudah tekad melepasnya dan dia tadinya juga mau membeli tiba-tiba yang membatalkan adalah siapa pembeli mohon maaf Pak enggak jadi saya beli kacamata Saya baru ditelepon ternyata Saya ketemu kacamatanya Oh ya sudah gak apa-apa Nah beda dengan murah yang dilakukan oleh pihak bank Dan ini yang berlaku Pada bank-bank yang ada Bank itu intinya gak mau rugi Jadi jual-jual beli itu Barang sudah di sampai ke bank Ini sang peminjam ini ya Yang dalam akadnya adalah sebagai apa Pembeli harus beli Kalau dia membatalkan enggak boleh. Kok kamu batalkan enggak bisa, harus beli. Harus beli. Ya. ya. Harus beli. Nah, keharusan inilah ya, keharusan untuk membeli inilah yang merupakan ya apa namanya? qarinah atau indikasi bahwasanya indikasi yang kuat bahwasanya Memang maksud dan tujuan dari pihak bank adalah meminjamkan uang sebesar 15 juta dan mengembalikan dikembalikan sebesar berapa? 16 juta. Hakikatnya adalah pinjam meminjam uang, bukan jual beli apa? motor. Dan bank itu bukan penjual aslinya. Tidak punya apa namanya? Eee, eee, badan usaha. tersebut. Kalau memang pihak bank itu, ya. Kalau memang pihak bank, ini baru dilihat dari satu sisi ya. Kalau pihak bank itu, ya, memang ingin syar'i ya sudah, buka showroom, toko apa namanya? motor, ya. Uang-uang yang ada modal itu diberikan motor, silahkan ya showroom orang datang mau beli oh, jadi beli, jadi beli ini dan seterusnya. Ini namanya menjual apa? motor. Ya. Bukan tadi itu bukan jual motor tapi pinjam meminjam apa? uang. Simpan pinjam atau meminjam uang, meminjamkan uang, kembali uang lebih dari itu. Ini salah satu produk unggulan bank-bank apa? syariah. Bahkan ini yang paling unggul. Ya. Karena risikonya enggak ada. Bank itu enggak ada risiko ini. Ini produk unggulan. Hmm. Bagaimana? Faham tidak? Faham insyaallah ya. Inilah produk unggulan yang ada pada bank syariah yakni produk murabahah yang ternyata ya tidak sesuai dengan istilah yang ada pada fukoha atau istilah pada fukoha murabahah itu adalah menjual barang ya lebih mahal lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan. Ini lahiriahnya demikian, namun ada syarat jual beli yang tidak terwujud di situ dan direkayasa ya agar seakan-akan syarat itu ada padahal tidak ada. Baik. Paham? Insyaallah. Paham enggak? Paham insyaallah. Enggak apa-apa, yang penting anu dulu muter-muternya jangan-jangan yang jangan menerangkan juga pusing juga ya kan <laughs> ya seperti itu ya. Taib, Siapa yang tidak paham ini nah, yang tidak paham siapa lain Insya Allah paham semuaillahi ini dari satu sisi dari satu sisi nah kemudian sisi yang lain ya Taib Adalah dari sisi mudorobah Mohon maaf saya tanya nanti Sebelum nanti kita masuk pada sesi yang kedua ya Terkait dengan masalah mudorobah nanti Baik Ini mohon maaf Uang yang diberikan oleh bank ini Sebanyak 15 juta itu Itu uangnya siapa? Uangnya siapa? Haa? uangnya nasabah. Ya kan? Uangnya nasabah, Nah, bukan uangnya Pak. Baik. Wabillahi taufik. Sehingga ya eh memang di sini ikhwatul kiram rahimah, rahimah, kumullah, ada akad ganda, Ada akad ganda di sini Ada akad ganda, ya. Yang terjadi disitu, namanya Yang nanti akan lebih jelas pada Pembahasan apa namanya Pembahasan apa e, Mudorobah ya. Taib Ini hanya sebagai mukaddimah untuk nanti ya Masuk kepada pembahasan Mudorobah insyaallah ini baru dari satu sisi Dari satu sisi ini saja Jual beli mudorobah Atau murobah Jual beli murobah Produk murobah yang ada pada bank Hakikatnya adalah sesungguhnya meminjamkan uang dan mendapatkan riba hakikatnya itu itu dari satu sisi dilihat dari apa namanya semata-mata melihat pihak bank seakan-akan dia adalah pemilik apa namanya ya modal padahal sesungguhnya dia bukan pemilik modal ya. ya dia bukan pemilik modal namun ada pihak lain yang di belakang dia ya ya taala nanti kita akan masuk pada pembahasan ee mudharabah dan tafadhal ya bagian yang pertama ini antum apa namanya ee e, renungkan dan antum pahami apabila ada hal-hal yang mungkin belum dipahami ya bisa nanti di apa namanya ditanyakan ya, pada majelis tanya jawab insyaallah taala. Baik. Naktafi bi hadzal qadri wa sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in alhamdulillahi alamin.